Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'ad Faya ibadallah Ittaqullah Fakat fazaman ittaquah Ma'asyrah muslimin Jemaah solat jumat yang dirahmati oleh Allah Marilah Di dalam melaksanakan kehidupan ini Kita senantiasa berupaya Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan tujuan mudah-mudahan upaya tersebut diterima oleh Allah dan dicatat sebagai ibadah yang pahalanya dilipatgandakan Allahumma amin Masyarakat muslimin saat ini saudara-saudara kita yang masih berada di kota suci Mekah atau Madinah sebagian mereka menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yaitu kewajiban ibadah haji tentunya masih ada yang belum diselesaikan semisal tawaf ifadah atau yang lain-lainnya atau bagi jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu ada kemungkinan sudah menyembelih kewajiban membayar damnya yaitu seekor kambing tapi ada juga yang kemungkinan belum melaksanakannya intinya saudara-saudara kita saat ini yang berada di kota Maka masih berupaya untuk menyempurnakan ibadah haji mereka. Kalaupun mereka sudah melaksanakannya, maka mereka juga untuk bersiap-siap. Ada yang bersiap-siap untuk pulang ke tanah airnya masing-masing, atau juga bersiap-siap untuk berziarah ke makam cucungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita itu semua amalan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Hajinya dijadikan haji yang mabrur, sa'yan yang masykur dan tijaratan labur, Allahumma amin. Sedangkan kita yang berada di tanah suci, kita juga berharap-harap agar mereka para jamaah haji itu sudah jika sudah waktunya tiba di tanah air masing-masing Atau di rumah masing-masing Kita berharap mudah-mudahan mereka selamat Sebagaimana Tadkala berangkatnya itu dalam keadaan selamat Pulangnya juga dalam keadaan selamat Itu harapan kita Apa fadilah orang Yang di rumahnya Atau di kampungnya Atau di masyarakatnya menunggu kedatangan jemaah ibadah haji ternyata bukan sekedar rasa rindu atau kangen ternyata ada ibadah sunnah yang diperintahkan bagi orang-orang rumah yang ditinggalkan berangkat haji ada ibadah yang bisa dilaksanakan antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya Allah akan mengampuni orang-orang yang berangkat haji Dan juga kepada ahlu baitinya Yaitu keluarganya wa Dan orang-orang dekatnya Yaitu handai tolan yang terdekat Atau orang yang mempersiapkan segala sesuatu Bagi orang yang berangkat ibadah haji Entah itu berangkatnya maupun pulangnya kalau kita sudah berpikir atau mempersiapkan saudara-saudara kita yang akan datang kita sambut dengan berbagai macam cara menyambutnya. Kalau itu keluarga dalam atau langsung mungkin diantara kita mempersiapkan barangkali nanti ada tamu yang berkunjung dan kita mempersiapkan apalah agar jamaah haji ini datang dalam keadaan senang di rumah Maka keluarga yang mempersiapkan Kedatangan jamaah haji itu Termasuk orang-orang yang diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi hadis yang mengatakan Nabi bersabda atau berdoa kepada Allah maufir lil hajj, lahul hajj. Nabi berdoa Ya Allah ampuni orang yang Berangkat haji itu Dan juga ampuni orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berangkat haji sehingga para sahabat memahaminya antara lain yang diriwayatkan oleh atau yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala mereka menganjurkan agar masyarakat yang ditinggal haji itu bila mana jamaat haji datang Tidaklah menyambutnya Lantas terjala Mereka datang dan belum masuk Di pintu rumahnya Tidaklah orang-orang yang menyambutnya itu Yusofihu alias menjabat tangannya Dan meminta kepadanya Atau kepada orang yang haji itu Agar memohonkan ampun kepada Allah Untuk dirinya Yaitu untuk orang yang menyambutnya. Itu ajaran para sahabat radhiyallahu taala Kenapa demikian? Karena sesuai dengan doa Nabi tadi, Allahum magfir lil hajj wa liman istaghfaralahul Ya Allah, ampunilah orang yang haji itu dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji tadi. Tafaulan untuk mengamalkan Ajaran Nabi maka para sahabat mengajarkan sebagaimana yang tadi diterangkan. Lantas kapan waktunya? Menurut segenap alim Abu Thalib dan juga para ulama yang lain, para sahabat yang lain masih senggang waktunya lama. Kata mereka tetap disunahkan seseorang itu minta doa dari orang-orang yang pulang haji selama masih bahagia tuh sisa dari bulan Dhul Hijjah kalau menangi alias datangnya cepat-cepat mungkin kalau di Indonesia dari kloter awal kloter pertama masih dalam bulan Dhul Hijjah kemudian ditambah dengan bulan Muharram ditambah dengan bulan Sofar dan 10 hari pertama pada Robi'ul Awal jadi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana seorang yang berangkat haji dan pulang itu doanya dikabulkan oleh Allah swt. Barangkali kalau ada di negara kita orang yang pulang haji itu diminta tidak keluar selama 40 hari. Ada benarnya juga, tapi karena mereka mempunyai kewajiban-kewajiban yang lain maka tidak diperpanjang. Tapi hakikatnya doa mereka yang berangkat ibadah haji itu dikabulkan. Benar-benar masih dianggap suci, bersih. Sebagaimana dikatakan bahwa orang yang berwukuf di Arafah itu. Dan pulangnya dari wukuf di Arafah itu. Mau furun, diampuni oleh Allah SWT. Dan dia seakan-akan baru lahir dari rahim ibunya. Itu orang yang wukuf di Arafah. Bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya seperti lempar jumroh atau mabit, mabit di mina, mabit di mustalifa, tahallul, belum lagi mereka orang-orang yang berangkat haji berdoa mohon ampun di hadapan Kaabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan belum lagi kalau mereka datang ke makam cucungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, lantas mereka berdoa mohon ampun kepada Allah lantaran di depan makum pakin dari Rasulullah sallallahu yang di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan walau annahum idzalamu anfusahum ya uka fastaghfirullaha wastaghfiralahur rasul lawajadullaha tawwabur rahimah ada kata mereka orang-orang Islam itu berdosa atau berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri lantas mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad dan mereka memohon ampun kepada Allah dan engkau pun sebagai seorang rasul maksudnya memohonkan ampun bagi orang tadi yang datang itu la wa jadullahu atawwabur rahima pasti Allah akan datang kepadanya dengan ampunannya yaitu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Jadi orang yang berangkat haji baik mereka ada di Mekah lantas dilanjutkan ke Madinah atau ke Madinah dulu dulu. Atau ke Madinah dulu Ziarah kepada Pakinda Rasulullah SAW Lantas datang ke Mekah untuk Melaksanakan ibadah haji khususnya Maka sesungguhnya mereka itu Telah diampuni oleh Allah Subhanahu SWT Sebagaimana dia Lahir dari rahim ibunya Karena mereka sudah suci Maka doa mereka diterima Menurut para sahabat tadi Di dalam riwayat-riwayat hadis. Itu selama dari pulang sampai rumahnya Hingga 10 hari pertama pada bulan Robiul Awal Itu mereka masih dianggap atau dinilai bersih, suci Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Karena itu rugi bagi kita umat Islam yang ditinggal haji Dan kita belum sempat melaksanakan ibadah haji Dan kita hanya mampu untuk menyambut kedatangan mereka maka sangat rugi kesempatan yang baik itu jika tidak dipergunakan sebaik-baiknya misalnya kita cuek saja ada tetangga yang pulang dari haji atau saudara, atau keluarga bahkan disunahkan kalaupun tempatnya jauh tidaklah, sempat-sempatkan kita untuk mampir mencari orang yang datang dari atau pulang dari haji demi apa? agar mereka berdoa mohon ampun kepada kita dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Itu sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Marilah dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita dapat melaksanakan mengaplikasikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan ajaran para sahabat agar kita tidak melalaikan, tidak melupakan kedatangan jamaah haji dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu SWT, paling tidak dengan kita senang mendapatkan tamu-tamu Allah duyufurrahman, orang-orang haji tamu-tamu Allah itu sehingga kita masuk dalam kategori wa mayu'adzim syairullah فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ Barang siapa yang menghormati syiar-syiar agamanya Allah Sesungguhnya hal tersebut pertanda dari keimanan hati Mudah-mudahan kita mendapatkan keimanan hati bagi kita semua dari Allah Subhanahu SWT Dan mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa barokah dan dapat bermanfaat bagi kita semua Allahumma Amin. Ja'alna lana wa iyyakum minal faizin wa atkhallana wa iyyakum fi ibadissolihin wa razaqna mursalin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyu دينها منتدخلو في السلمك فولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم وتقبل